Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Kamis 23 Maret 2017 dibacakan Ardiansyah. Empat rumah dilalap si jago merah di Nisam, Aceh Utara. Orang gila kembali jadi korban amukan keluarga karena isu penculikan anak. SMA Raja yang baru difungsikan rusak parah. Ikuti juga sajian lainnya yang telah dirangkum tim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 Sudarlun sebanyak empat rumah terbakar di Desa Menasa Mecat, Kecamatan Nisam Aceh Utara, Rabu sore kemarin sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun harta benda pemilik rumah hangus terbakar. Rumah milik salbia 70 tahun yang berkonstruksi kayu ludes terbakar bersama seluruh harta miliknya, termasuk satu unit sepeda motor. Kemudian tiga rumah semi permanen milik Hadin 40 tahun dan Amat 50 tahun serta Nur Hadifah 45 tahun. Ketiga rumah tersebut hanya terbakar di bagian samping dan belakang. Kapolsek Nisam Ibtu Bukhari Gamcud mengatakan kebakaran diduga akibat arus pendek yang berasal dari rumah Salbiah. Kala itu rumah sedang kosong karena Salbiah pergi mengikuti pengajian rutin di menasah desa setempat. Api yang muncul dari atap rumah langsung membesar dan ikut membakar tiga rumah yang ada di samping. Warga yang ada di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Namun kobaran api baru berhasil dijinakkan setelah dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Korban yang rumahnya hangus terbakar untuk sementara tinggal di rumah keluarga. Sudarlun <SILENGALAN> seorang penderita gangguan jiwa di Aceh Barat kembali menjadi korban amukan warga pada Rabu malam karena dikaitkan dengan isu penculikan anak. Sebelumnya pada minggu malam lalu seorang penderita gangguan jiwa juga diamuk warga di kawasan Jalan Sentosa melabuh karena warga resah dengan isu penculikan anak. Kasateles Krim Polres Aceh Barat AKP Fitriadi mengatakan wanita gangguan jiwa asal Sumatera Utara sempat diamuk warga di kawasan Alubili, Nagan Raya kemarin malam karena diduga penculik anak. Padahal belum terbukti. Setelah diperiksa ternyata wanita itu positif gila. Aparat Polsek yang tiba di lokasi kemudian membawa wanita malang tersebut ke puskesmas untuk perawatan, setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Nagan Raya. Kasa Treskrim meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang sehingga tidak panik dengan isu penculikan anak. Pihak Polres akan menurunkan petugas guna mensosialisasikan bahwa tidak ada kasus penculikan anak di Aceh Barat. Polisi juga meminta warga tidak memilih main hakim sendiri. Apalagi sudah ada dua orang gila yang menjadi korban amukan warga karena isu penculikan. Namun demikian warga diminta tetap waspada pada. Darlun kondisi bangunan SMA Pasiraja yang berlokasi di desa ujung Padang Rasian, Kecamatan Pasiraja Selatan cukup memprihatinkan. Pasalnya baru setahun difungsikan bangunan yang sudah menelan anggaran hingga miliaran rupiah tersebut, kini mengalami kerusakan yang parah. Koordinator LSM Pusat Pemantau Kebijakan Publik PPKP Aceh Selatan, Adi Irwan, meragukan kualitas bangunan SMA Pasiraja, yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan tersebut. Sebab kerusakan bukan hanya terjadi di bagian pelapon ruang belajar dan kantor Dewan Guru, namun sebagian dinding bangunan juga mulai terlihat retak. Menurut informasi yang diterima dari Adi Irwan, proyek pembangunan SMA Unggul Pasir Raja dikerjakan tahun 2015 dan difungsikan pada tahun 2016. Ironisnya baru setahun, difungsikan kondisi bangunan sudah mengalami rusak parah. Ia meminta pihak berwajib untuk segera turun meninjau lokasi bangunan yang sudah menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah tersebut. Sementara kontraktor pelaksana SMA Unggul Pasir Raja, Syah, mengaku telah mengerjakan proyek sesuai dengan kontrak. Syah yang merupakan warga Pasir Raja ini tidak banyak memberikan penjelasan, malahan ketika ditanyai mengenai jumlah anggaran untuk pembangunan SMA Unggul ini, ia menyarankan untuk mengkonfirmasi langsung ke PPTK. Pederlun Polres Aceh Barat menangkap Saroni di kawasan Ujung Baruh, Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat, Rabu Malam karena terlibat bandar Togel. Pria tersebut dilaporkan sebagai bandar Togel terbesar di Aceh Barat. Polisi turut menyitas jumlah barang bukti diantaranya uang Rp 745.000 rupiah. Kasatera Polres Aceh Barat AKP Fitriadi mengatakan pelaku Saroni ditangkap karena selama ini bisnis Togel yang dijalaninya telah meresahkan masyarakat. Judi Togel juga termasuk kasus maesir yang dilarang dan melanggar syariat. Tersangka Saruni ditangkap di kawasan Ujung Baru, Kecamatan Johan Pahlawan, setelah polisi menerima laporan warga. Polisi turut menyita barang bukti berupa buku, kertas nomor Togel, kalkulator dan uang sebesar Rp745.000 diduga hasil penjualan. Menurutnya tersangka Saruni merupakan bandar Togel Jaringan Medan. Pelaku bisa dijerat dengan kanun sari islam dengan ancaman hukuman cambuk 12 kali atau denda 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun sebanyak 30 lebih calon jemaah umrah dari travel di Aceh Barat melaporkan ke polisi kasus dugaan penipuan. Pasalnya keberangkatan mereka ke Tanah Suci tidak jelas, bahkan penundaan sudah berulang kali terjadi sehingga calon jamaah dirugikan. Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambo Donugroho mengatakan sejauh ini sudah ada sekitar 30 calon jamaah umrah yang membuat pengaduan ke Polres. Mereka mengaku ditipu oleh sebuah travel karena hingga saat ini tidak ada kejelasan kapan diberangkatkan. Guna mengusut kasus dugaan penipuan tersebut, sejauh ini polisi telah memintai keterangan delapan orang pelapor yang juga korban. Dalam waktu dekat, polisi akan memintai keterangan terlapor dari sebuah travel perwakilan melabuh. Kapolres mengatakan akan mengusut tuntas kasus tersebut apalagi dari laporan pelapor bahwa keberangkatan ke Tanah Suci tidak kunjung jelas dan sudah berulang kali ditunda dengan dalih tidak jelas. Bahkan calon jamaah umrah telah beberapa kali melayangkan protes, namun hingga saat ini belum ada solusi dari pihak travel. Darlun Komisi 8 DPR RI dan Panitia Kerja BPIH Kementerian Agama telah menyepakati biaya haji 2017 senilai Rp34.800.000. Angka ini naik sekitar Rp250.000 dari tahun lalu. Awalnya pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan besaran BPIH 2017 senilai 35,7 juta rupiah. Angka usulan itu naik dari BPIH tahun lalu yang 34,064 rupiah. Kenaikan besaran BPIH 35 juta diajukan Kementerian Agama karena kenaikan sejumlah komponen biaya. Ketua Komisi 8 DPR, Ali Tahir Parasong, mengatakan pemerintah dan DPR berhasil menekan sejumlah komponen biaya sehingga besaran BPIH bisa lebih rendah dari usulan awal pemerintah. BP BPHI 2017 naik Rp250.000 menjadi Rp34.800.000. Menurut Ali, kebijakan ini didasari pada kebijakan untuk mengutamakan kualitas pelayanan. Ali mengatakan hari Jumat besok pihaknya akan mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Agama guna pengesahan biaya penyelenggaraan haji. Sudahlun tim Densus 88 anti-teror Polri menangkap 8 orang terduga teroris di wilayah Banten dan Jawa Barat hari ini. 8 orang ini memiliki sejumlah keterlibatan dalam kasus terorisme. Kadib Humas Polri, Irjen Polisi Rafli Amar mengatakan terduga teroris berinisial SM alias Abu Ridho yang ditangkap di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengetahui dan membangun jaringan kelompok teror Indonesia dengan Filipina Selatan. SM juga mengetahui dan mendanai terjadinya bom Tambrin tahun 2016. Sementara terduga teroris berinisial BEP yang ditangkap di Ciputa, Tangerang Selatan diketahui turut serta dalam jaringan kelompok SM. BEP juga turut serta dalam pelatihan militer bersama kelompok teror di Filipina Selatan. Sementara itu, aji terduga teroris yang ditangkap di wilayah Padegelang diamankan satu pucuk pistol sebagai barang bukti. Pistol tersebut berada di tangan NK yang tertertembak di Celegon. Lalu, 4 terduga teroris ditangkap di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwan, dan Kota Celegon, Banten, yaitu NK, ASP, IP, dan AM. NK tertembak karena berusaha melawan dan tewas saat dibawa ke rumah sakit. Zari Njistrum Trambi Tanjung, Permeskian Berita Malam, Medisi Kamis 23 Maret 2017. Berita pagi, Tram BFM sehada drenarka kembali pukul 7.00, Wakti Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.trambfm.com. Vodita Twitter at Tram BFM. wassalam.